Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudhlil fala hadiyalah asyadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah qala rabbuna jalla wa'ala fil quranil kareem ya ayuhal lazina amanu attaku allaha haqqa duqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadith kitabullah Wa khairal huda huda nabiyina muhammadin sallallahu alaihi Wasallam. sallam Wa syaral umur Muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin Finna Maashir al-muslimin wal-muslimat yang berbahagia Rahimakumullah. Semoga rahmat dan barakahnya tercurahkan untuk kita semua Nabi Muhammad s.a.w Secara khusus Menyebut Tentang seorang pemuda Tentang seorang pemuda Bukan hanya seorang Tetapi Pemuda yang mempunyai tipe dan karakter khusus, pemuda seperti itu, pada hari di kiamat nanti akan mendapatkan tempat bernaung, berteduh, ngiyup, ngiyup maringi sore. Yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat itu ada tujuh golongan, bukan tujuh orang, tetapi tujuh golongan. Sebab ketika hari kiamat itu terjadi, bumi ini tempat kita menetap sekarang ini akan rata rata serata-ratanya. Tidak ada yang tegak berdiri di atasnya kecuali manusia. Hewan dan binatang juga dibangkitkan dihidupkan kembali tetapi setelah ditegakkan qisas saatnya -adil adilnya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan sehingga hewan dan binatang itu menjadi tanah yang tersisa hanya manusia gunung-gunung dicabut seakar-akarnya kemudian dihancurkan lalu ikut diratakan bersama bumi pada saat itu tidak ada tempat berteduh ngiyup itu gak bisa Al-Shaykh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam kitab syarah bulughul maram Ketika menjelaskan tentang hal ini Beliau katakan pada waktu itu sudah tidak ada lagi bangunan, rumah, pohon, gunung Sementara matahari itu didekatkan di atas kepala Dekat sekali Panasnya pasti luar biasa matahari yang sejauh ini jaraknya, kita masih berusaha untuk mencari tempat ngiyuk kalau sedang di sawah barangkali sedang bekerja, kita akan berusaha mencari sarana untuk bisa berteduh bisa menggunakan payung caping, mungkin kerjanya di bawah pohon tenda ya semua sarana akan kita gunakan supaya bisa berteduh Itu di dunia. Pada hari kiamat tidak ada tempat berteduh. Kita ngiuk itu nggak ada. Kecuali yang Allah berikan untuknya tempat berteduh. Di antara yang akan mendapatkan tempat berteduh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, washyabun nashafi ibadatillah seorang pemuda yang tumbuh kembangnya sejak kecil menginjak remaja sampai kemudian menjadi anak muda itu fi ibadatillah fi pa'atillah dalam lingkungan komunitas kegiatan dan aktivitas yang bernilai ibadah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyur muslimin wal-muslimat rahimahkumullah pemuda seperti ini pemuda yang istimewa, luar biasa bagaimana sejak kecil sudah dikondisikan dengan lingkungan demikian juga teman yang senang beribadah cinta masjid Cinta Islam, cinta Nabi Muhammad s.a.w. Bukan hanya di bibir saja atau cuma diucapkan dengan lisan, tetapi betul-betul terjaga, terdidik untuk mencintai dan memperjuangkan Islam. Pemuda-pemuda seperti ini semakin hari semakin berkurang jumlahnya. ada dua faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi yang pertama kita umat islam yang kurang memperhatikan generasi muda faktor pertama karena kita sendiri sebagai orang tua mengarahkan Bahkan menuntut generasi muda Untuk hidup berorientasi akan dunia Orientasinya dunia nah, Yang salah kita Punya anak Tuntutannya kamu harus berprestasi Kamu harus sukses Harus meniti karir Kita sebagai orang tua Cara menilai anak kesuksesan itu dilihat dari materi yang salah kita sebagai orang tua. Yang kita tuntut dari mereka adalah gelar akademik. Itu baru dikatakan sukses. Yang kita tuntut dari mereka bisa memberikan balasan materi untuk kita sebagai orang tua. Yang sudah susah payah mendidik kamu. Apa yang bisa kamu berikan buat bapak dan ibumu? Yang salah itu. Sebagai orang tua Yang salah kita sebagai orang tua Karena kita tidak mengarahkan Anak-anak kita Generasi muda Untuk cinta kepada agama Mengerti tentang Islam Dengan baik Bahkan cenderungnya Kalau ada seorang anak Ingin belajar agama Gak usah Gitu malah ditentang malah marah orang tuanya ingin baik kok anaknya malah marah orang tuanya angel jadi kenapa dituntut orientasinya padu dunia kerja, gawaian, duit, harta eh, semacam-macam itu faktor yang pertama dan itu sangat menentukan sekali faktor yang kedua musuh-musuh islam yang membidik dan mentarget generasi muda umat islam Segala sesuatu yang bisa merusak mereka itu di Ditransfer Diekspor Kalau dari luar, diimpor Kalau dari dalam, semuanya yang merusak itu Fasilitas-fasilitas diadakan Asalkan generasi Muda Islam rusak Betul-betul rusak Narkoba Mudah Dicari Narkoba Bukan jadi korban saja Anak-anak muda Bahkan jadi bandar dan Pengedar Judi Sekarang bukan Terang-terangan di Tengah sawah Atau di pinggiran kuburan Judinya udah di dalam kamar Karena judinya online Judinya online Jangan dikira loh anak-anak muda sekarang Banyak dari mereka yang sudah apa ketagihan judi online nah, mudah aksesnya pergaulan bebas laululillah nah, lebih baik nggak ngerti karena kalau udah ngerti sakit hati ya, kan? pergaulan bebas la haulah wallahu a'dzabil lah hanya kepada Allah kita berserah diri Kepadanya kita mengadu Kepada manusia tidak mampu Mau mengadu kepada siapa? Nah. Sampai seorang guru BP, guru konseling Itu menyampaikan kepada salah seorang ustad kita Karena guru konseling itu kakaknya sendiri Sambil nepo-nepo kepalanya Sing bener gue d, d, sing bener Jan gue, gue sing bener. Sebelumnya kakaknya ini protes terus, wah anakmu di anakmu di anakmu di pondok gitu. Akhir-akhirnya beberapa bulan yang lalu sambil nempel-nempel kepala gini sing bener gue d, karena kakaknya guru kon di sebuah SMP negeri. Yang ditangani anak-anak bermasalah Namanya guru Konseling Yang ditangani apa? Mohon maaf aja. Itu fakta di lapangan Siswi-siswi Masih SMP yang dia tangani Sudah hamil di luar nikah Bukan cuma satu dia Sambil menemukan Si yang benar kue Itu kenyataan Oh diingkari itu seperti mengingkari Cahaya matahari di siang hari Gak bisa diingkari, betul-betul terjadi Gak usah jauh-jauh lah Kita keluar aja sekarang dari sini sampai kota kebumen Yang akan kita lihat dan kita temukan anak-anak muda Masih muda-muda Kita sedih Ya kita ikut merasakan miris di hati ini sedih Sebabnya apa? Itu tadi. Musuh-musuh Islam. Jangan dikira kerusakan dan dekandensi moral generasi muda Islam ini terjadi begitu saja. Enggak. Ini sebuah program terorganisir sistematis untuk merusak generasi muda umat Islam. Untuk merusak generasi muda umat Islam. Kita sudah Salah karena kurang Mengarahkan mereka kepada agama Musuh-musuh Islam Terus bekerja Yang akhirnya sekarang Begitulah terjadi Dekadensi moral Ahlak Anak-anak muda Sangat menyedihkan Sekali Allahumustahan Ma'asyur al-muslimin wal-muslimat rahimahkumullah karena untuk melemahkan kekuatan umat islam maka yang paling pertama harus dilemahkan adalah generasi mudanya itu harus dilemahkan terlebih dahulu dengan berbagai cara kalau ingin bercerita lebih lanjut tentang bukti dan faktanya terlalu panjang dan terlalu menyakitkan memang nah, oleh karenanya yang perlu kita lakukan sekarang adalah langkah-langkah konkret. Program nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari degenerasi moral. Sekarang kalau kita berbicara tentang kejahatan, selalu saja ada anak muda di situ. Sampai kemudian ada undang-undang yang berlaku untuk pelaku kejahatan di bawah umur. Sampai dibuat di undang-undangan. Kenapa? Karena memang pelakunya banyak di bawah umur. Ya curang. Semua curang mor, perambokan, pembunuhan, penculikan, klitih, duel ala gladiator, tawuran. Allah, anak jalanan. Itu sistematis. itu Bukan cuma terjadi dengan mengalir begitu saja. Sistematis memang. Sangat berbeda jauh, bahasal muslimin wal muslimat rahimukumullah dengan generasi terbaik umat ini. Mereka generasi terbaik umat ini, para pemudanya adalah yang terdepan untuk memperjuangkan Islam. Mulai dari Fase Mecca, ketika Nabi Muhammad saw menyampaikan Islam untuk yang pertama kali maka anak-anak muda menjadi barisan yang dominan rata-rata masih muda Ali bin Abi Talib radiyallahu Anhu, Sa'ad bin Abi Waqas Zubair bin al-Awwam Tolhah bin Ubaidillah itu anak-anak muda masih belasan tahun umurnya Zaid bin Harithah. yang kita anggap tua pun masih tergolong muda Abu Bakar as-Siddiq yang seusia dengan Nabi Umar Ibn Khattab masih-masih muda. Mus'ab bin Umair. Abdullah bin Mas'ud. Itu sahabat-sahabat muda. Tampil yang paling terdepan. Dan itu terus berlanjut. Regenerasi berjalan dengan baik. Kenapa? Karena Rasulullah dan orang-orang tua itu memberikan perhatian yang cukup. Memberikan perhatian yang serius kepada generasi muda. Di tanamkan betul secara akidah dan keyakinan, dipersiapkan betul anak-anak muda itu untuk melanjutkan estafeta perjuangan Islam. Bukan dibiarkan putus. Contoh yang paling nyata, masyarul Ma muslimin wal muslimat rahimakumullah adalah perang Uhud. Itu contoh paling nyata tentang gambaran anak-anak muda di zaman keemasan Islam. Perang Uhud itu adalah perang yang cukup berat. Karena di sana banyak sahabat yang gugur. Termasuk beberapa yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang musyrik karena merasa malu dikarenakan kekalahan yang mereka alami pada perang Badar, maka mereka menyimpan dendam jadi kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan yang semula ingin dicegat oleh pasukan Islam tapi berhasil menghindar dan menyelamatkan diri justru pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihadapkan dengan pasukan Quraisy akhirnya terjadi perang Badar. Itu sesampainya di Mekah mereka sepakat bahwa semua aset rombongan itu ditahan dan dipergunakan sebagai modal biaya perang. Itu disepakati oleh mereka jadi Rasulullah mendengar informasi kafilah dagang, rombongan ya kan dari Syam ingin kembali ke Mekah, Nabi ingin mencegat kenapa Nabi mencegat kalau tidak salah pernah kita singgung juga di tempat ini karena Nabi alaihi salatu salam ingin memberikan apa, semacam peringatan Nabi udah ngalah loh dari Mekah hijrah ke Madinah sahabat-sahabatnya juga demikian berusaha mencari tempat yang tenang, tapi mereka masih ganggu juga ganggu terus, ganggu terus, bahkan Nabi ingin berikan peringatan, jangan ganggu kita lagi lah, dengan cara apa mencegat rombongan ini tapi ternyata rombongan itu selamat memutar cahit jalan yang lain rombongan itu juga kirim informasi ke Mekah kami, mau dicegat loh, bahkan orang-orang kafir Quraisy menyiapkan pasukan besar akhirnya ketemu, perang, padahal Nabi tidak punya niat perang, niatnya hanya mencegat Buktinya cuma 300 orang lebih yang dibawa. Itu pun yang dibawa bukan perlengkapan perang. Cuma seadanya aja. Itu pun spontanitas tidak direncanakan sebelumnya. Yang berangkat-berangkat sekarang berangkat. Allah berikan kemenangan untuk umat Islam dalam perang badan. Orang-orang Quraisy merasa malu. Maka rombongan dagang tadi puluhan unta berserta dengan semua barang-barangnya ditahan. Pokoknya ini semua harus digunakan sebagai modal awal pembiayaan perang untuk menuntaskan dendam kita. Setelah itu mereka kumpulkan donasi, dibuka donasi. Karena yang namanya perang itu perlu biaya. Mereka memprovokasi kabilah-kabilah yang ada di Mekah dan juga yang di sekitarnya untuk sama-sama menyerang kota Madinah. Satu tahun itu dipersiapkan, kurang lebihnya. Jadi benar-benar serius Informasi itu juga sampai kepada Nabi Muhammad AS melalui siapa? Pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Karena Al-Abbas sudah beriman, berislam, tetapi karena satu dan lain hal, masih belum bisa berangkat berhijrah. Tetap tinggal di Mekah. Salah satu hikmahnya apa? Bisa kirim informasi. Bahkan informasi yang dikirimkan untuk Nabi detail dan rinci. Dikirim. Informasi-informasi itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berangkat pasukan Mekah Orang-orang kafir Tiga ribu unta Yang berangkat Itu bukan jumlah sedikit Tiga ribu unta Kuda Dua ratus ekor lebih Tiga ribu unta itu Dia digunakan untuk Alat Tunggangan Juga digunakan untuk alat mengangkut logistik Bekal dan mahan makanan Serta perlengkapan-perlengkapan lainnya Tenda ini dan segala macamnya Jadi kekuatan luar biasa Mereka berangkat menuju Madinah Untuk menyerang umat Islam. Ketika mereka sudah berangkat Cepat-cepat Al-Abbas bin Abdul Muttalib Kirim informasi Utusan Karena terburu-buru, tergesa-gesa Cepat sekali perjalanan yang kurang lebih 500 km sampai 600 km itu bisa ditempuh hanya dalam perjalanan 3 hari 3 malam menggunakan kuda. Itu sudah cepat sekali di zaman tersebut. 3 hari 3 malam sampai diberitakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca surat yang dikirim oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib lengkap dengan informasi tentang pasukan Quraisy. Maka Nabi Muhammad alaihi alaihi wasallam mulai Mem mensiagakan kaum muslimin nah, penjagaan diperketat sejumlah sahabat selalu mengawal kemanapun Nabi pergi bahkan Nabi tidur pun rumahnya dijaga nah, tiap tiap pintu celah masuk ke kota Madinah ada pos pengawasan dan pengintai di sana jangan-jangan dikhawatirkan musuh menyerang tiba-tiba nah, itu dendam orang-orang Quraisy. Nah, untuk membalas kekalahan mereka dalam perang Uhud. Dalam perang Badar. Mereka ingin membalas kekalahan mereka dalam perang Badar. Intinya singkat cerita. Pasukan Quraisy itu akhirnya betul-betul tiba di luar kota Madinah. Nabi Muhammad SAW mengajak sahabat bermusyawarah. Strategi apa yang kita terapkan. Kita hadapi mereka di dalam kota. Atau kita menyongsong mereka ke luar kota ada dua pendapat yang pada akhirnya singkat cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk berangkat menyongsong mereka di luar kota Madinah. Padahal mulanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menerapkan strategi menghadapi musuh di dalam kota Madinah. Tapi karena para sahabat terutama yang tidak ikut perang Badar usul di luar saja Rasulullah di luar saja di luar ini yang kita tunggu-tunggu kita sudah berdoa kepada Allah ingin apa mengharapkan syahid di sabilillah akhirnya Nabi Alihissyarhifussalam pun mengikuti pendapat tersebut Nabi Alihissyarhifussalam kemudian masuk ke rumah selesai salat asar beliau gunakan baju perangnya dan segala macamnya semua sudah lengkap beliau keluar akhirnya para sahabat merasa bersalah Karena merasa memaksa. Memaksakan apa? Memaksakan usulan. Padahal Nabi inginnya pertama kali di mana? Menghadapi musuh di dalam kota. Nabi kemudian keluar dari rumah. Kata para sahabat. Ya Rasulullah. Maka'na lana anu khalifaka fasna Mashita, In ahbabta an tamkutha bil madinati faf'al kata para sahabat wa rasulullah sebenarnya kami sama sekali tidak punya niatan untuk menentang keinginan anda silahkan putuskan yang anda mau kalau memang anda ingin tetap tinggal di dalam kota menghadapi mereka di dalam kota laksanakan kami siap untuk mengikuti kata nabi shallallahu alaihi wasallam mayan bari nabiin ida labisa lamatahu an yaduha Hattay yahkum Allahu bainahu wa baina aduwi. Kata Nabi alaihi salatu tidak pantas seorang nabi sudah menggunakan baju perangnya kemudian melepasnya kembali. Tidak pantas seorang nabi seperti itu sampai Allah tentukan antara dia dan musuhnya hasilnya bagaimana. Oke. Keputusan sudah diambil oleh Nabi Muhammad alaihi salatu maka berangkat. Yang ikut dalam rombongan itu kurang lebih seribu orang kurang lebih lebih berangkat dan betul betul berangkat. Nah, tetapi yang ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini adalah tentang istighralul jais. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua orang yang ikut berangkat dalam rombongan itu di sebuah lokasi yang bernama ash-shaykhah antara Madinah sampai Uhud. Di sana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa pasukan yang ikut berangkat. Pasukan yang ikut berangkat. Ternyata Maasirul Muslimin wal Muslimat Rahimukumullah dari barisan pasukan yang siap berangkat untuk membela Islam, untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadapi musuh yang menyerang ingat, kaum muslimin itu hanya mempertahankan diri musuh yang datang menyerang kita lihat neurologis dan latar belakangnya, umat islam sudah berusaha mengalah di mekah berdawah gak boleh ditekan, diintimidasi sampai kemudian umat islam berhijrah ke kota Madinah yang jaraknya 500 sampai 600 kilometer itu, jauh ya. Untuk menemukan lokasi supaya beribadah bisa dilakukan dengan tenang. Sudah mengalami hijrah jauh, tapi masih ngajadi ganggu. Masih belum rela. Mereka tidak ingin cahaya kebenaran itu terang benderang. Mereka berusaha memadamkannya. Yuridun al-yuthfiunurallahi. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Gak mungkin mereka. Bisa melakukannya. Jadi umat Islam itu posisinya mempertahankan diri. Kan sudah berusaha hijrah ke Madinah. Supaya tenang ibadah, khusyuk di sana. Eh, masih juga diganggup. Nah, pada kesempatan itu Nabi Muhammad SAW mengecek dan memeriksa pasukan. Ternyata dari barisan yang ada saat itu, ada beberapa anak kecil yang ikut. Masih remaja. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditorak diminta pulang mereka anak-anak belum balik belum balik anak-anak tapi semangatnya untuk memperjuangkan Islam luar biasa ini urusannya nyawa dan mereka dalam keadaan sadar anak-anak itu sadar bukan karena dipaksa orang tuanya. Bukan karena nggak ngerti resikonya, bukan karena cuma untuk petantang petenteng, bukan dengan penuh kesadaran, iman, cintanya kepada Islam, cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, semangat untuk memperoleh kesyahidan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berangkat, anak-anak belum balik yang sebagiannya disebutkan membawa pedang aja sambil diseret. Kenapa? Karena nggak mampu, ngangkatnya nggak mampu. Gak mungkin dong perang pakai pedang-pedangan, pedang pakai pedang kecil, pedang bambu, pedang mainan, nggak mungkin. Pedang sungguhan. Tapi ngangkatnya aja nggak kuat. Tapi wes banget, saya pengen ikut Wes, Rasulullah, pengen ikut Wes, Rasulullah ditolak enggak, Masih kecil, nggak mau pulang-pulang. Gak boleh ikut pulang. Setelah ditolak bukan punya Wes Bali, enggak. Itu masih tetap ngotot juga mereka. Enggak pokoknya. Sampai disebutkan ada diantara mereka menangis. Menangis. Masih anak-anak nangis. Kenapa? Karena gak boleh ikut perang. Ini taruhannya nyawa loh mas. Sampai semangatnya seperti itu. Di dalam sejarah disebutkan. Beberapa nama anak-anak tersebut. Yang kemudian nanti. Menjadi sahabat-sahabat terkenal. Sukses menjadi orang saleh. Di antaranya siapa? Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ada Usamah bin Zaid, ada Usaid bin Wahhir, ada Zaid bin Fadid, ada Zaid bin Arkam, ada Arabah bin Aus, ada Abu Sa'id al Khudri, ada Amr bin Hazm Itu anak-anak kecil, belum balik, belum layak. Dan belum pantas untuk ikut perang ini perang betul-betul perang loh. Ini dikhawatirkan karena tidak mampu justru akan menambah beban pasukan. Ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Zaid bin Harithah al Ansori bukan Zaid bin Harithahnya Nabi. Ada Saad bin Habbah. Banyak berarti kalau kita hitung tadi. Semuanya diterima Nabi pulang pulang. Mereka diminta pulang bukan kemudian lalu pulang tapi masih berusaha memaksakan diri, pohnya berangkat, pohnya berangkat. Semangatnya untuk memilih Islam. Kenapa? Karena memang sejak kecil orang tua mereka sudah menanamkan cinta pada Islam. Betul-betul diajari Al-Quran. Diajari untuk mencintai surga. Tuntutan dari orang tua itu. Coba kalau tuntutan dari orang tua Bukan surga. Tuntutan orang tua adalah sukses di dunia. Kamu jadi pejabat. Kamu harus kaya raya. Besok harus bisa membangunkan rumah gedung buat orang tuamu. Kamu harus bisa membahagiakan orang tuamu. Nah, jadi anak jangan pemalas. Pemalasnya kenapa? Pemalas karena ya bisa memberikan materi dan harta. Ya akhirnya anak akan... Cenderung dan terkondisikan untuk mengejar dunia Sehingga tidak bisa Dan tidak mengerti Cara berbakti Kepada orang tua yang sesungguhnya itu Seperti apa Ya banyak kan Kasusnya itu banyak sebenarnya Di tengah-tengah kita Orang tua sakit Yang merawat siapa? Anaknya banyak. Yang rawat cuma satu. Saya ngaji. Yang dari pagi, siang, sore saya ngerawat yang ngaji. Kenapa? Karena bukan pegawai. Kakak-kakaknya, adik-adiknya, kerja. Di luar kota, di Jakarta. Dan, dek, wewe, saya juga, Dek. Kamu aja ya. Dan itu, Nanti biaya kami yang nanggung. Akhirnya apa? Yang tiap pagi, siang, sore interaksi dengan orang tuanya, ya anaknya tadi yang ngerti agama. Yang faham berbakti kepada orang tua itu Seperti apa Akhirnya orang tuanya pun sadar memang Ini Yang betul-betul berbakti Kenapa? Mendapatkan perhatian secara alam Yang lainnya telepon Mak Sudah tak kirim uangnya Sudah diterima belum? Uangnya yang dikirim Mak itu sudah tak kirim ini, ini. Tetap berbeda Manusia yang masih fitrahnya baik itu pasti bisa merasakan beda antara materi yang diberi dengan cinta kasih sayang seorang anak. Itu rasanya memang berbeda. Kalau misalkan anak-anak akhirnya tidak bisa berbakti kepada kita sebagai orang tua. Ya jangan salahkan siapa-siapa. Yang pertama kali harus dievaluasi adalah kita sebagai orang tua. Metode dan sistem pendidikan apa yang kita berikan buat mereka. Kita jauhkan dari... Masjid, kita tuntut mereka nilaimu harus bagus. Udah sekolah dari pagi sampai siang, pulang sebentar ke rumah bahkan belum sempat pulang, udah dituntut orang tuanya ikut bimbingan belajar sampai malam. Eh, ikut bimbingan belajar sampai malam, ditungguin lagi sama orang tuanya sambil gantung-gantung ini, kucingnya ikut dua pele. Bukannya diarahkan untuk memakmurkan masjid. Bukannya diarahkan untuk belajar Al-Quran. TPA barangkali. Selesai sekolah. Diikutkan les musik. Les biola, Les pianika. Piano. Les harmonika. Disekolahkan di sekolah musik. Waliyahzubillah. Ketika orang tuanya sedang sedih, anaknya cuma bisa bernyanyi, bersenandung. Iya kan? Gak bisa. Itu gak bisa diingkari. Betul gak bisa diingkari. Bahwa nyanyian yang dinyanyikan oleh anaknya, karena anaknya seorang pemusik itu, barangkali karena sudah sukses sekolah musik, gak bisa diingkari. Itu gak bisa menawarkan kesedihan yang dialami orang tua. Beda. Ketika orang tua sedang terbaring sakit. Iya kan? Di dalam ruangan, di salah satu rumah sakit Tengah malam Dia terbangun, kenapa? Karena mendengar anaknya baca Al-Quran di sudut ruangan Mungkin sambil salat malam Baca Al-Quran Orang tuanya pasti ma'is Bukan orang yang sedang sakit Terus dia minta Tak hibur ya Pak ya. Tetapi dia paling Orang tuanya ikut ketawa Tapi setelah itu gersang lagi Nah beda dong bacaan Al-Quran ini. Anaknya udah disekolahkan dari pagi sampai sore. kan Udah mau pulang, udah ayo cepet. Kamu harus jadi pesepak bola profesional. Disekolahkan di SSB. Sekolah sepak bola. Ulangnya isyak. Maghrib enggak. Isyak juga enggak. Ya kalau misalkan anak seperti itu akhirnya tidak bisa berbakti. Sebagaimana mestinya... Kalau berbakti kan merasa berbakti Tapi sebagaimana mestinya Mendoakan dengan doa-doa kebaikan ya. Beramal saleh Untuk orang tuanya Kalau gak bisa langsung itu ya Jangan salahkan anak Kita sebagai orang tua yang perlu dievaluasi nah, Alangkah bangganya Dan senang Orang tua yang pada hari kiamat nanti Dihadapan sekian banyak makhluk akan dikenakan mahkota. Di hadapan orang banyak. Kenapa? Anaknya hafal Quran. Alangkah bahagianya orang tua. Yang dipersilakan masuk surga. Ketika dia bertanya-tanya. Amal ibadah apa yang saya kerjakan. kok bisa masuk surga. Kenapa? Karena merasa gak berbuat apa-apa di dunia. Merasa. Selama di dunia itu jelek. Tapi ketika dikatakan. Bistighfari waladik kamu masuk surga, dipersilahkan ke sana, karena anakmu yang selalu memintakan ampunan kepada Allah untukmu. Alangkah bahagianya orang tua, yang saat dibangkitkan pada hari kiamat, ternyata pahalanya berlimpah, berlimpah, berlimpah. Dapat dari mana pahala itu? Ternyata, salihin anak-anaknya yang saleh dan soleha, yang selalu mendoakan kebaikan un untuknya silahkan tanya kepada orang tua orang tua yang anaknya sejak kecil sudah pandai dan lancar fasih membaca Al-Qur'an yang sejak kecil sekian puluh bahkan ratusan doa dia hafalkan dalam lelah penat dan capeknya sebagai orang tua bekerja dari pagi hingga petang bahkan malam capek sedih banyak masalah tapi capeknya itu hilang seketika saat mendengar anaknya yang masih kecil sambil bermain-main mengucapkan doa rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sambil celat-celat sedikit suara <tik> tambahkan dengan artinya ya Allah ampunilah aku dan untuk kedua orang tuaku rahmatilah mereka berdua Sebagaimana mereka berdua telah merawatku Sejak kecil Selailah mas Alhamdulillah. Alhamdulillah Tapi coba Jadi orang tua Udah capek kerja udah mau tidur Pak ini pasar malam pak Ngapain pas malam Beli ini beli itu Sudah capek-capek cari uang Anaknya mintanya ke pasar Malam ke mall beli ini beli itu Pak beli ini, ini dong beli ini, ini dong beda tak? Nantuk ya, ntar lagi tengok aja. Ini wang durasinya 40 sampai 45 menit. lebih dari itu sudah malam. Beda. Orang tua yang badi capek dengarkan anaknya membaca Al Quran, masya Allah senangnya bahagianya. Kalau bisa nangis, nangis saat itu juga. Masih kecil, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, udah. Berapa jus, nak? 4 jus. Berapa jus, nak? 5 jus. Bacanya bagus lagi. Kita sebagai orang tua. Anak yang mengingatkan kita. Gak boleh gitu, Pak. Haram. Jangan tersinggung. Nah, punya anak yang saleh dan saleh, Tapi kalau ini punya anak Pergi 3 hari 3 malam, gak pulang-pulang Kenapa? Ngambek, gak dibeliin motor Akhirnya utang sana, utang sini, sini les. Yang penting ngocok Satu kok kayak motor, kita utang-utang Setelah dibelikan motor, apa kemudian rumahnya di rumah? Ya tetap pergi aja sama teman-temannya Udah punya motor kok Ini. Cuma ngelus do -do. ya anakku dodo ya, ya yang salah siapa? Jangan salahkan anak Ya kita harus berani introspeksi diri mungkin kita barangkali kita yang salah dan keliru karena tuntutan kita itu dunia dunia orientasinya tanah ini lihat para sahabat masih muda-muda belum balik sudah minta-minta kepada nabi boleh ikut perang ini mati mati maunya surga surga maunya Ya kenapa? karena ketenangan umat islam diganggu umat islam ingin mempertahankan diri musuh datang dari ratusan kilometer berarti kan niat bener kan untuk menyerang dan mengganggu umat islam kalau cuma ketemu di jalan perang biasa, ini 500-600 sampai km musuh datang dengan perlengkapan, persiapan satu tahun kurang lebihnya ini anak-anak muda setelah ditolak nah ada yang nangis, tapi tetap ada aja yang ngotot, tetap berangkat oleh Rasulullah di antaranya adalah Sahabat Rafid bin Khadij atau Khudaij radhiyallahu taala anhu. Anak-anak kecil kan ditolak, dikumpul ini anak-anak. Belum baling loh ya, pulang pulang. Enggak, pokoknya harus berangkat Rasulullah. Sampai kata Sahabat Rafid yang masih muda itu masih remaja, belum baling loh. Itu ngotot Rasulullah, saya ini pintar manah, titis kalau mana, coba. Cep, ya kamu boleh berangkat. Wooo. Senang ya Boleh ikut perang itu senangnya berpuh gitu. Kenapa? Karena memang titis, memanahnya titis. Terditi saya tepat sasaran selalu gitu. Loh. Kalau jawapan sekarang kamu nggak usah ikut perang. Alhamdulillah. Gitu. Kalau misalkan kamu ikut berangkat, asto Berusaha menghindar, ya kan? Jangankan berangkat perang, berangkat naik masjid bayangin lho. Padahal enggak ada resiko mati di situ. Berangkat ke masjid, ngawangi um, pol. Berangkat bacaan Quran, wah susahnya bukan main. Kayak Al-Quran itu apa gitu. Kayak masjid itu menakutkan banget gitu. Tapi kalau ikut konser musik, wah. Berubah pakaiannya. Wah, pakaian perang pokoknya Perang konser ya kan, rambutnya diginiin Sampai lupa Kayak e, anakmu, orang Anakmu bukan, iya anakku Kenapa? Karena tampilan di rumah Sama tampilan di jalan udah beda Iya kan Udah beda, celananya Metik banget itu, ketat sekali Kemudian Kaosnya juga ketat, udah tambahkan Anting-anting pasangan Kalau anting-anting asli kan ketahuan sama bapaknya Bisa digaprok sama bapaknya dan anakmu bukan anak uh, iya ya aduh ya Allah dia lawan minta ke konser musik mau jalan kaki Gelandang, mau tapi kalau diajak ke musik ah oh, susahnya luar biasa ini sahabat Rafi waktu itu masih remaja belum balik sudah diperintahkan Nabi kamu jangan ikut masih kecil tapi ngotot saya pintar mana coba Sahabat lain yang masih muda, namanya Samurah bin Judup, nggak mau kalah Rasulullah. Saya juga tetap harus berangkat, enggak, kamu pulang masih kecil, nggak bisa. Ini Rafiq bisa saya banting loh, benar nih katanya. Kata Samurah anak Akuamin Rafiq, anak Asrauh. Kata sahabat Samurah yang masih muda itu, saya ini lebih kuat daripada Rafiq. Masa dia boleh ikut saya nggak boleh ikut? Saya bisa banting dia. Oleh Nabi diizinkan coba akhirnya Rafiq yang jago panah tadi diajak gulat, yang menang samurah boleh sama Nabi SAW ya kamu juga boleh Wah! kenapa? karena punya kelebihan dibandingkan anak-anak yang seusia Nabi SAW perintahkan Rafiq yang ahli panah tadi dengan samurah yang mengatakan mampu apa mengalahkan Rafiq, diperintahkan apa? untuk gelut, apa, gulat di depan Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fasara'a samuratu rafi'an Fa'ajazahu a'idhan Samurah berhasil Mengalahkan rafi' Nabi kemudian mengizinkan Kedua-duanya ikut berangkat Yang lain tetap pulang ya. Itu pun pulangnya Dalam keadaan sedih Kenapa? Karena tujuannya bukan orang-orang per Tapi ini untuk maslahat kaum muslimin Jangan sampai justru nanti abang. Malah memberatkan Memikirkan melindungi yang masih anak-anak ini satu diantara mereka aja bawa pedangnya masih nyeret loh lebih tinggi pedangnya daripada tubuhnya nah, pedangnya kan panjang-panjang. Robbiallahu anhu -panjang. yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah generasi muda yang seperti ini, generasi muda yang siap mempertahankan dan memperjuangkan Islam, generasi muda yang betul-betul mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedih memang ketika menyaksikan dan melihat kenyataan ada sekian persen bahkan itu mayoritas anak-anak muda sekarang ini yang mengalami dekadensi dan kebobrokan moral. Itu harus kita akui. Anak-anak muda masih pakai seragam sekolah, bukannya masuk ke dalam ruangan, rame-rame di warung sambil ngerokok rame-rame di belakang sekolah sambil minum dan ngobrol bolos ada yang pernah enggak bolos di sini? Atau segala bukan pernah bolos yang enggak, enggak pernah enggak bolos rata-rata pernah apa? bolos. Itu orang tuanya susah kerja, cari duit, anaknya begitu. Itu evaluasi buat kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan anak-anak kita terbimbing mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tumbuh kembangnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kita inginkan itu yang kita inginkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu hidayah untuk kita sebagai orang tua dan juga anak-anak kita sehingga kita dan mereka anak-anak tersebut generasi muda menjadi para pejuang dan pembela Islam menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.